okay baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan nama saya Zubairi Sajjaka Amta saya jauh-jauh datang dari Sumeneb, Cak Non karena beberapa hari yang lalu saya ditelepon teman bahwa malam hari ini Cak Non akan hadir di kegiatan pada kesempatan malam hari ini satu hal yang selama ini menjadi hantu di pikiran saya. Beberapa bulan terakhir ini Indonesia heboh dengan program bela negara. Di Madura heboh dengan isu Madura provinsi karena selama ini Madura ternyata sebagai penyuplai dari sektor migas terbesar ternyata hanya mendapatkan sekian persen dan itu tidak cukup untuk masyarakat Madura dibilang sejahtera. Bagaimana kemudian kita semua ini bangsa Indonesia mencintai negara kesatuan Republik Indonesia? Jika semua orang bebas masuk, bebas menjadi pembicara yang kemudian kapasitas கிலமோனாங் டிமி சசாய அப்பாயங்க வகைமா நாம்கின் வாங்கி மஞ்சாயா சுப்பாராவார ஜிக மசு இங்க ஓர மாசு அத்தின் அண்ட் பில்த்தாயங்க இத்து திம்பர ஓரம் திபா பஞ்சாத்த yang masuk ke dua negara tersebut tiba-tiba langsung menjadi pembicara. Saya merasa sakit hati jika kemudian seperti pembicara satu orang barusan bule dari Amerika katanya yang 10 tahun ada di Indonesia ternyata beliau itu tidak tidak pasti berbahasa Indonesia. Bagaimana mungkin ini merupakan sebuah penjajahan? Seperti yang disampaikan barusan, tak satu pun negara di dunia ini yang berani menjajah kita. Tak satu pun bangsa superpower di, di dunia ini yang berani menjajah kita. Tetapi kemudian 10 tahun, bayangkan saudara-saudara, 10 tahun hidup di Indonesia, ternyata dia tidak tahu bahasa Indonesia. Apa ini tidak sebuah merupakan apakah ini tidak merupakan sebuah penjajahan dan pengekerdilan masa depan anak bangsa kita. Begitu gila-gila Mohon ditanggapi. Oke. Okay. Cak Non, terima kasih. So. Yang ketiga, di antara semua pertanyaan teman-teman tadi anak-anak saya semua tadi, itu ada dua yang harus saya jawab lebih dulu secara khusus. Yang pertama mengenai teman saya dari Sumenep ya. Yang sangat marah dan sangat tersinggung kepada Pak Not Sofik ya. Karena ilmunya menurut dia belum memadai. Nomor 2 sudah 10 tahun lebih di sini kok belum bisa berbahasa Indonesia. Oke. Saya minta tolong dulu kepada Mas Jamal menceritakan tentang bagaimana orang-orang Madura di Amerika. Gitu. Mungkin tadi sudah tapi saya mohon diulang. Eh uh, Bagi saya yang saya alami teman-teman Madura, dia mereka itu adalah orang yang sangat berdaulat dengan dirinya sendiri. Jadi selama 15 tahun itu bahasa Inggrisnya yang enggak lancar. Enggak lancar. Karena itu tadi seperti yang sudah saya sampaikan, saya ceritakan itu ilmu yang sangat membuat saya percaya diri ketika mereka memberikan pedoman itu buat saya bahwa saya saya saya saya saya saya saya saya dari dari kecil kecil bahasa bahasa bahasa bahasa bahasa Madura Madura 20 20 tahun tahun terus saya suruh ke ke Amerika ngomong ngomong ngomong Inggris Inggris Inggris bilang kalau kalau dia paham, paham salah sampeyan, salah salah sampean bukan itu itu logis banget itu. karena ya ya kemudian saya ngomong bahasa Inggris ke orang bule mereka paham, ya itu salah saya. Saya 20 tahun, pernah bahasa Inggris mereka harus paham gitu ya mereka yang harus paham bahasa Inggris saya. Nah, itu yang dipegang teman-teman Madura. Jadi 15 tahun itu bahasa Inggrisnya ya ndak. Ndak. Ya ndak. Ndak luwes dan ndak semauanya gitu. Hitung. Oke, jadi teman-teman Madura saya juga ketemu teman-teman Madura di sejumlah tempat di Amerika dan mereka rata-rata tidak lancar berbahasa Inggris dan saya tidak menuduh mereka menjajah Amerika. Okay. Saya bangga kepada teman-teman Madura itu karena dengan keterbatasan bahasanya mereka sanggup menembus berbagai macam halangan-halangan uh, untuk bisa bekerja dengan normal di sana, ya. Padahal di satu kota saja yang namanya Philadelphia itu orang Indonesia di sana tidak ha, sekitar 5000 yang ilegal. Ilegal itu dia di sana gelap, dia tidak punya ya enggak, ya enggak enggak punya paspor, bukan penduduk resmi dan seterusnya, bekerja di sana. Sehingga Amerika begitu longgarnya sebenarnya. Saya tidak saya bukan berarti pendukung Amerika, ya. Pak No Sofik tadi ke sini itu kenapa dia hidup di Indonesia? Kan dia tidak setuju kepada Washington. Dia tidak setuju kepada polisi-polisi Amerika, maka dia tidak mau hidup di Amerika. Gitu ya. Berikutnya di Indonesia tidak mungkin ada orang dari luar ilegal sampai segitu banyak. Apalagi satu kota sampai sekitar 5.000. Jadi ketahuilah bahwa bangsamu itu lebih kurang ajar daripada bangsa-bangsa lain. Ya, oke. Okay. Jadi teman saya dari Sumenep, saya mohon dengan sangat dua hal yang pertama, Mbok jangan mudah menuduh. Mbok jangan dikit-dikit marah, dikit-dikit penjajah segala macam sekta-sekta kepada yang bener-bener penjajah kamu ndak marah kepada orang yang menemani rakyat Indonesia kamu menuduh penjajah jadi dilok-lok sik dipelajari sik itu saran-saran wis ta ojo adek ngangu iki si ah iki penjajah ojo ngono sik ta wong kon yo gak kendel lho pas wong ndek kene kon meneng lho bolo loh pokoknya enggak ngadik terus melayurene kok terjanggase Kenapa enggak tadi? Kenapa ketika ada orangnya kamu diam aja? Woi, kenapa enggak maju ke sini terus kamu tendang kamu usir? Setelah orangnya pergi baru kamu ngomong, "Ih!" Pemuda taek ngene iki. Ini ya. Amerika itu enggak satu. Ada Amerika Demokrat, ada Amerika Republik, ada pemerintah Amerika, ada rakyat Amerika. Itu beda. Ada Kennedy, ada Dudel. Dudel itu orang yang mereka yaksa membunuh Kennedy karena Kennedy itu berjanji sama Bung Karno untuk tidak ngutik-utik Freeport. Padahal mantan Direktor CIA Dulles itu memang merencanakan untuk merampok Freeport, maka Kennedy dibunuh. Jadi kamu jangan bencikan Hadi karena kan itu membela Indonesia. Kennedy orang Amerika. Gitu loh. Jadi Amerika itu macam-macam, macam-macam gitu loh. Rakyatnya itu kasihan. Anda kalau ketemu rakyat Amerika itu kasihan, utang terus, bayar tagihan terus, arang sing duwe omah kayak awakmu. gitu loh, kamu itu belum kerja sudah ngerokok, sudah luar-luar biasa jadi jangan, jangan kalau pemuda-pemuda masa kini yang saya andalkan untuk membangun Indonesia masa depan cara berpikirnya pendek dan gampang menuduh-nuduh seperti itu saya tidak menjadi tidak optimis pada malam hari ini bahwa saya datang tadi dengan penuh kegembiraan, kebahagiaan dan optimisme tapi begitu anda ngomong saya jadi, eh gak teteh-teteh anak gue gak melok ngurus ini kata lapor Kamu pikir saya punya kewajiban apa di Indonesia? Masih persebahaya buang kau katil apa? Aku kewajibanku apa yang persebahaya? Apa? Indonesia bubar, aku tanggung jawab apa? Terus malah ikat, Nih, apa kau bubar? Enggak. Nah ini yang akan saya omongkan, yang tadi malam saya kita omongkan di Indonesia, kamu tahu posisimu dong? Tahu posisimu. Karena kamu jangan salah cita-cita, jangan salah goal. Kamu harus menentukan gawang secara tepat sesuai dengan kapasitasmu. Itulah. Ya apa sih Kang? Ngene. Yahudi itu beda, Yahudi A, Yahudi B, Yahudi C, itu beda. Di Amerika kalau ada demo membela Islam, itu orang Yahudi ikut semua. Jadi nek kon landi Yahudiku goblok. Karena mereka yang belain orang Islam di Amerika. Yang dilawan adalah Yahudi Zionis. Zionisme lain masalah. PKI juga begitu, PKI beda sama komunisme internasional. Beda sama ateis, beda sama sosialis, itu adalah aliran-aliran yang bermacam-macam. Ojo didadekno situk kaya-kaya iya nek akeh jelas itu. Wong akeh ana pecah sewu barang kok kono itu. Gitu ya. Jadi, Mas, kalau kamu Sesak napas seperti itu, lama-lama dasmu pecah temenan. Andre, piye kok mu winen lemen deke? Loh sik sik sik. Kamu yang luas hatimu, pikiranmu juga alon-alon menilai sesuatu. Dengan indikasi ndak bisa bahasa Indonesia kamu sudah tuduh penjajah itu maksudmu gimana? Gimana maksud? Hanya karena ndak bisa bahasa Indonesia 2 juta setengah jemaah haji ke Arab ya, anak no sing secara Arab. <SILENCIO> saya pulang gimana, gimana sih ya? Ke kalau Anda berpikirnya sempit seperti itu kan susah dong. Tuh. Dan yang paling saya sesalkan adalah ketika ada orangnya Anda diam saja. சாயங்க சாயிருஷ்ரி சூட்டி ஆட அத்தி சில ஒரு mau dan kuat berpikir berjam-jam sampai menjelang pagi kecuali di acara ma'iyah. <tuk> Tapi kenapa? Karena mereka berpikirnya luas, berpikirnya pelan jernih yang menata hati apa? menjernihkan pikiran. Alon-alon sika ta, sika ta, didolek ta. Dan jangan sawas cita-cita. Vocês paths ஆ saya sudah bangga dengan Anoopi terhadap menjadi低 Thank you so lucyuição. ari declare ummother Ngont Phillip for yourself Ug murder. There he is second type ago around a church here, some people ring curveball. I ense propose of some explicit progress. I say that, you know the room there. I know I also heard about it, calm down this country. I now think what is it. How are you getting one moreai... I don't know what I'm saying. I can't hear what is going on in the right... JOI WHAT I want to hearthいうこと. I'm going to think. I'm with you now. I'm the professional. I miss you. I got a good one. which is with you. I'm really pleased more of you. I know so, at a lot of you... haven't. I'm going to have a good word. Gitu loh dia. Oke, okay. itu yang soal kalau secara akademis gini, itu tak tak baleni sithik. Makanya jangan jangan ngomong Amerika-Amerika itu Amerika banyak macam-macam segmennya, ada yang pro Anda dan anti Anda. Syiah juga begitu. Ono Syiah sing elek, ono si sing Syiah sing apik. Ya, yeah. ono Syiah sing enggak masalah dengan tauhid dan sunni, ada Syiah yang berlawanan dengan கஷ கித்தூ கிச பி gitu loh. Apa meneh? Makanya kalau saya enggak ngukur si apa ah, Amerika, apa Sunni enggak ngukur aku. Ukuran saya adalah manusianya. Dan yang saya bangun di Ma'iyah ini bukan sistemnya. Kalau manusianya benar, pikirannya benar, hatinya benar, maka mereka akan pasti memproduksi sistem yang benar pada suatu hari. Ngono loh. பலம் இனி மாசும் கேங்க ப்ளான் பலன் சாப்பிங்க செஞ்சி கண்டிப்பா ரோ ரோம் சுலுமா ர rokok filter, rokok kretek, lahir rokok kretek tahun piro, sebabé opo itu kelahiran kuliner atau kelahiran medis atau kalian diteliti sik. Diteliti terutama ter efek-efek rokok. Diteliti juga bahaya merokok, diteliti juga bahaya tidak merokok. Ya. <San> Yang adil. Yang adil, ya. Kalau malas meneliti, oke okay, enggak masalah. Sama dengan si A ah, kalau mau mau ngerti Sia mau sini dimulai dari Sakifah hari meninggalnya Rasulullah terjadi apa di Sakifah ya kemudian kelah ada perang Sifin perang Karbala terus Hussein di, Hasan diracun Husseinnya dipenggal kepalanya kepalanya apa badannya diseret lebih dari 1000 km dan seterusnya dan seterusnya dipelajari tapi saya tahu kita semua malas belajar Oke kalau malas belajar pakai Kamen Sen Kamen Sen tuh akal sehat sehari-hari Mungkinkah ada orang yang pasti benar 100%? Mungkinkah ada orang yang pasti salah 100%? Tidak ada, kecuali Allah, malaikat dan Rasulullah, semua yang lain itu ana salah, ana bener. Ya begitu. Si A ana salah, mesti ana bener. Masa anggap si A itu mesti salah nek ngoyo mendukung. Loh enggak. Nek nyisung ngene crot loh enggak. ஆசனசா நூலா சாம்பெல்லாம் ஆகிறோன் காரோ சி ஆக உருவோ சி ஆன சூன் கான் மங்க ஆன சூனி மங்கா கி ஆங்கா கான் எல்லா இல்லை நீ Muhammadiyah hilang enggak berani toh? Padahal boleh enggak ada NU, NO, boleh enggak ada Muhammadiyah, yang penting ada Allah, Rasulullah, Islam. Sampai begitu. Apakah <stut> hilangnya Indonesia toh? <manyang> enggak. Undak-arek wisan. <manyang> <manyang> ah. Oke, okay, kalau malas belajar tentang rokok, tentang Syiah misalnya, oke, okay, pakai common sense. Oh, கசையாத இது பாருக்கம் சாருக்கு ரொம்ப அது திட்டம் ரொக்கமா சாரம் சாய்மி dirimu, fahamilah ciri-cirimu yang Allah ciptakan sehingga kamu tahu kapan makan nasi, kapan tidak makan nasi, kapan puasa, kapan tidak merokok atau tidak keputusanmu secara berdaulat dan kamu yang mengukur dirimu sendiri. Gitu lho. Tidak ada ilmu kesehatan objektif itu ndak ada. Ana wong diobati kudune waras malah malah mala gak karu-karuan karena dia tidak tahan sama tetra misalnya. Dia tidak tahan sama zat tertentu. Jadi kesehatan itu individual, tidak ada yang objektif. Agama juga begitu. Kamu tidak tahu ini muslim apa bukan kamu tahu? Kok jadi ki mang? Apa Bambang yang ngecek muslim dulu. Ayo Bu muslim mau nunggu. Ayo utam hati ambu. Kaono? Engko lah diterusno sunat guru ngon. He. சிமா மனுஷங்க சே சூநே சூநமா மசாலை ந diunggahno, ditelaserno, kadang-kadang mundur, kadang-kadang ngiwang. Kadang Dalane -kadang bal gak linier kok. Nek nang bojoku kudu linier. Tak foto singno, latene yo kaono, yo kecel. Kamu tadi dari Sumenep ke sini karena ada MA Ainun Najib itu juga salah. Emang apa istimewanya Anda anu najib sehingga kamu jauh-jauh dari Sumenep datang ke sini? Apa istimewanya saya? Kamu jura terkontaminasi. Kamu menyangka saya adalah MHun najib. Dudu aku. MHun najib banyak salah satu samaran saya. Banyak salah satu peran saya. Ngono lho, semua orang menyangka aku adalah Mbah Nun. pada lagu Cak Nun. Nah. Oh. Pasti hidup itu sangat luas, ya. Sangat luas dan syukurlah keluasan hidup itu dan gembiralah dengan semua itu. Ukamu oh, tadi ngomong kayak wong di rumah sakit jiwa. Loh. Lah terus dia aku arek enom kok sudah sesak dada. Oke, okay, terakhir, terakhir. sebelum saya menjawab keseluruhan ya terakhir, ya terakhir terakhir terakhir untuk mas yang dari kok gulu oke kamu mempelajari mempelajari rokok rokok mencari hasil penelitian சூப்ரின் ஜாப்கு தரா உதவ மாதிரி கம்பலாச்சாரி ரல மஞ்சாரி ஹாசான் ரால மமலாச்சாரி சிமால சூனி மால மமலி கன்ஜா சம்பஸ் சூப்பாக்க முன் tadi kan kalau kalau juga pakai gini aja kamu kamu ingin syiah itu betul-betul tidak ada satu, kamu demo ke kedutaan Arab Arab Saudi Saudi di Jakarta jangan pulang sebelum dikabulkan bahwa mulai tahun depan Arab Saudi melarang semua கால காம இங்க பத்த சா கட்டுு தான்பி கார்த்த பூல சும டிக்க itu islam ya ஆக larang dong naik haji <tos> nek nah, aja kan harus orang Islam. Iya ta? Dilarang nah, encane iya dilarang. Dan di Indonesia itu presiden bikin capres atau DPR bikin undang-undang Syiah dilarang di Indonesia. Ngono. Utot pernyataan sikap persidang mahasiswa seluruhnya menyatakan bahwa Syiah tidak boleh hidup di Indonesia. Sen tegas. Ya pokoke sinau gak gelem. kamen sen gak gelem tegas yo gak isone ngrasani tok bendino termasuk pabrik rokok la apa kon berdebat soal rokok ndek facebook ndek wa ndek grup iki ku milis gak usah wis toh sing yakin rokok itu berbahaya wis nang wis pabrik rokok dibubarkan nek pemerintah gak bubarkan kon gowo mahasiswa karo pasukan obongen pabrikmu terus Semua petan harus saja undang-undang yang melarang menanam tembakau. Kalau enggak dilarang kamu sama mahasiswa lain datang ke kebun tembakau kamu rusak. Demi jihad fisabilillah. Kalau pemerintah tidak membubarkan pabrik rokok berarti mereka membunuh rakyatnya. Betul enggak? Apa sebabnya? Karena merokok itu membunuhmu. Bunuh. kalau kamu tidak bubarkan pabrik rokok berarti pemerintah yang tidak bubarkan itu berarti dia membunuh rakyatnya betul enggak ha oh. apa oh, meneh membunuh oh, tapi cukainya dijalo pajake dipek nah. kan gitu aku enggak masalah enggak ngerokok aja oh, meneh enggak ngerokok aku iki enggak masalah enggak urip ndek dunyo enggak masalah enggak jadi aku enggak masalah i don't have any problem கார கே தரோ கால Terus rumangsamu nek aku kok dudu kafir terus dadi kafir ngono. Nek aku kok dodho. Cak ngono wedhus terus aku mek ngono. Ya enggak. Dan kamu jangan ikut-ikutan ngodo-ngodo seperti itu. Jangan ikut menjelek-jelekan siapa. Fata bayanu antu sibu kau membicara. Baca surat Al-Mujurat. Wa in ta ifatani minal mukminina takatalu fa aslihu bainahuma ya. Kalau ada dua golongan atau berapa golongan bertengkar, cobalah didamaikan, cobalah diislahkan. Begitu kata Al-Qur'an. Dan kamu jangan suka memakan bangkai saudaramu sendiri, kok elek-elek. Terus kamu puas dengan elek-elek wong. Wis jelas pincang, bendina kok siksa, nganti cang. Gitu loh, Dek. Jadi mohon maaf ya, Dek, ya gitu ya. Jadi pilih yang jelas tindakan tuh pilih yang jelas. Saya ingin mengatakan nanti mudah-mudahan ada waktunya kenapa mak iya juga memilih sikap yang jelas memilih apa adanya yang kita bisa yang kita enggak bisa ya kita enggak lakukan berarti bukan kewajiban kita kalau kita enggak bisa. Gitu loh. Oke, itu soal Anda ya. Nanti mudah-mudahan bersambung dengan keseluruhan jawaban saya.